Assalamualaikum Saudarlon. Berita pagi edisi hari ini Kamis 30 Agustus 2018 dibacakan Ardian Shah. Turun dari taksi online Remaja Bireun langsung ditangkap polisi di Medan. Kep buka rekaman baca mengaji dalam sidang kasus tak lulus uji mampu baca al -Quran. KPK tetapkan 4 tersangka terkait OTT di PN Medan. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Loks Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takhengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Sudarlun, NR, maja asal desa Nusa Tengah kecamatan Pedada Biren, ditangkap polisi ketika baru saja turun dari taksi online di Jalan Sisingamangaraja, Medan Amplas. Penangkapan pada selasa kemarin berkaitan dengan informasi keterlibatan tersangka dalam jaringan penyeludupan ganja antar provinsi Informasi ini pun terjawab ketika polisi menemukan 15 kebal ganja dari tas ransel milik tersangka. Bahkan tersangka secara gamblang mengaku berencana berangkat ke Jambi untuk menyerahkan daun candu tersebut kepada seseorang. Ganja itu dibawa dari Aceh dengan tujuan akhir Jambi dengan total 15 kilogram. Kanit reskrim Polsek Patumba Ibtu Ainul Yakin menegaskan sudah mengerahkan tim Pegasus untuk menuntaskan kasus ini. Sudahlun Komisi Independen Pemilihan Aceh selaku termohon dalam kasus Buhari Selian, bacalik DPRA yang tak lulus mengaji, belak blakan dalam sidang adjudikasi di kantor panuasli Aceh di Banda Aceh, Rabu Pagi. Kip Aceh diminta oleh majelis sidang untuk memperlihatkan bukti Buhari Selian mengaji saat ikut tes uji mampu baca Al-Quran yang diselenggarakan oleh Kip Aceh pada 19 Juli lalu di asrama haji Banda Aceh. Komisioner Kip Aceh, Rani Sah, bersama staf kemudian memperlihatkan bukti rekaman melalui staf Pan Wasli. Tampaklah di layar tancap dengan jelas Buhari Selian, Bacalik DPRA dari Dapil 8, Gayo Luwes, Aceh Tenggara. Bukti tersebut merupakan rekaman video Kip Aceh saat berlangsungnya uji baca Al-Quran di Asrama Haji beberapa waktu lalu. Suara Buhari selain hanya terdengar jelas saat membaca A'udzubillah dan Bismillahirrahmanirrahim di awal saat juri mempersilahkannya membaca Al-Quran. Saat membaca Al-Quran, tak terdengar jelas apa yang dibaca oleh Buhari. Untuk diketahui, kasus Buhari Selian yang dicoret namanya dari lis bacalik DPRA oleh KIP Aceh dilaporkan oleh DPW PAN Aceh selaku termohon. Sudir lun, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 4 tersangka terkait operasi tangkap tangan di Pengadilan Negeri Medan. Para tersangka terdiri dari satu Hakim Meri Purba, Panitira Pengganti Helpandi, dan dua pihak swasta, Tamin Soekardi, beserta orang kepercayaannya HS yang kini DPO. Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan tersangka H dan MP diduga sebagai penerima suap, sedangkan TS dan HS diduga sebagai pemberi suap. KPK menyita barang bukti dari tangan Helpandi berupa uang 130.000 ribu dolar Singapura dalam amplop coklat. Penyerahan uang melalui perantara Helpandi dan sopir Mary Purba. Sebelum ditangkap, diduga kuat telah terjadi pemberian uang 150 ribu dolar Singapura oleh orang kepercayaan Tamin Soekardi kepada Helpandi di Hotel Jewi Marriott Medan pada 24 Agustus 2018. Diduga total pemberian yang telah terrealisasikan 280 dolar Singapura. Sudarlun Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya mengusulkan penambahan alokasi 4 jenis pupuk bersubsidi tahun 2018 sebanyak 1.550 ton. Usulan disampaikan kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh melalui surat tertanggal 28 Agustus 2018. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Abdiah Dr. Hewan Nasruddin mengatakan, Surat usulan penambahan alokasi pupuk bersubsidi telah dititip langsung kepada salah seorang staf Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Usulan penambahan sebanyak 30% dari jumlah alokasi masing-masing jenis pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Abdiah tahun 2018. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambia FM. Jarlun agen Toto Gelap asal Gampung Sago, Kecamatan Teringgading, Zakaria atau lebih Akrab di Sapa Sigam, selasa malam pukul 21.00 waktu Indonesia Barat di beku aparat kepolisian dari Polsek Teringgading. Dari tangan pelaku, aparat penegak hukum menyita uang Rp1.942.000, berbagai uang pecahan berupa 10 lembar uang Rp100.000, 18 lembar uang 50 ribuan dan 2 lembar uang 20 ribuan serta 2 lembar uang seribuan. Pembekukan agen Togel Sigam tersebut berdasarkan laporan masyarakat dikarenakan selama ini telah meresahkan warga. Kapolsek Teringgading Ibda Iskandar Selian mengatakan selama ini Sigam kerap melakukan transaksi perbuatan haram dengan para pelanggannya di salah satu warung kopi di Kede Teringgading. Udalun Polikarpus Budihari Priyanto bebas murni Usai menjalani masa hukuman dalam kasus pembunuhan Penggiat Hak Asasi Manusia Munir Said Thalib. Surat pembebasan Polikarpus diberikan balai pemasyarakatan Bandung Usai menghirup udara bebas Polikarpus Sempat mengatakan bahwa dirinya hanya kambing hitam Dalam kasus pembunuhan aktivis HAM tahun 2004 silam Ia mengungkapkan sejumlah kejanggalan atas tuduhan pembunuhan kepada dirinya Polikarpus mengatakan tuduhan yang diberikan kepadanya adalah meracuni munir dengan racun arsenik yang dibubuhkan pada Oranges. Polikarpus melanjutkan dirinya diponis 14 tahun penjara pada sidang pertama tahun 2005 silam. Dari ponis itu ia hanya menjalani 2 tahun penjara. Menurutnya pada persidangan kedua dirinya menemukan kejanggalan kasus. Lokus delektinya juga berbeda-beda. Darlun Komisi Pemberantasan Korupsi mengidentifikasi penggunaan sandi atau kode dalam dugaan suap kepada hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Meri Purba. Uang suap yang diterima Meri disamarkan menggunakan kode pohon dan ratu kecantikan. Meri diduga total menerima uang sebesar 280.000 dolar Singapura dari Direktur PT Erni Putra Terari. Tamin Soekardi selaku terdakwa korupsi penjualan tanah yang masih berstatus aset negara. KPK mengidentifikasi penggunaan sandi dan kode dalam komunikasi pada perkara ini, seperti pohon yang berarti uang dan kode untuk nama hakim seperti ratu kecantikan. Dari Yenius Rum Tanjung Permais, berita pagi edisi Kamis 30 Agustus 2018. Berita siang Seram BFM bisa dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa anda akses di situs internet www.seram.fm.com Polotika Twitter kami at Seram Jadun, wassalam.